Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'at Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan apa yang di sebutkan ala imam Ibn battah al-akbari rahimahullah dalam kitabnya al-ibanah beliau sebutkan wala tujalis ashhabal khusumat fa innahum yakhuduna fi ayatil dan jangan kamu duduk Bermajlis Dengan ahlu Tuhumat Karena mereka itu orang yang Memaksakan diri berbicara Tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu Wa iya kawal mirah awal jidal fid din Dan hati-hatilah kamu Dari perdebatan cekcok dalam agama fa inna dzalika yuhdithul ghilla wa yukhriju sahibahu wa in kana ilal bid'ah karena yang demikian menimbulkan kebencian dan permusuhan dan mengeluarkan orangnya yang dari semula sunni menjadi bid'i. dikeluarkan kepada bedah. Diannawwalamayyad kull ala sunni <tik> min al-nafs fi dinihi idha qasam al-mubtadiq mujallasatahu lil-mubtadiq wa munatharatahu iyyahu. Karena ayat pertama yang menimpa dia ayat pada agamanya kalau dia berdebat dengan seorang mubtadi Adalah Dia bermajlis Dengan mereka Duduk Dalam satu majlis Dan berdebat dengannya Suma layak man an yudkhila alaih min daqiqil kalam Wa khabithil qawl ma yuftinuh Aw la yuftinuhu Lalu dari perdebatan itu Dia tidak akan aman Dari si Mubjadeh Memasukkan Perkataan-perkataan yang rumit Pernyataan yang begitu sulit Bahkan jelek yang itu bisa memfitnah dirinya atau tidak memfitnah dia. Fayhtaj an yatakallaf lahu min ra'yihi mimma yarud 'alai qaula mimma laisa lahu asl fil ta'wil bayan fit tanzil wala athar min akhbarir rasul Akhirnya dia memaksakan diri untuk membantah si sunni ini memaksakan diri untuk membantah pendapat ahlul bid'ah itu. Tapi dari rasio dia sendiri tidak ada tafsir ayat yang dia ketahui, tidak ada penjelasan dari para ulama, tidak ada asar riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari dirinya sendiri bagaimana yang penting Itu dia bantah Dengan akal dan logika dia sendiri Penjelasan ini dari Imam Ibn Battar Rahimahullah Penting bagi setiap Sunni Salafi untuk menjaga keselamatan akidah dan manhajnya Yaitu larangan Para ulama salaf Untuk seorang ahlu sunnah bermajlis Bersama ashabul kalam Atau ashabul khusumat Orang-orang yang memang senang berdebat dalam urusan agamanya. Sekaligus tentunya ini merupakan tahdir beliau dari perdebatan dalam perkara agama. Maka ada dua masalah yang beliau sampaikan. Yang pertama, larangan bermajlis bersama mereka dan ini sangat penting karena dengannya seorang sunni menjaga keutuhan akidah dan keselamatan manhajnya, memberikan padanya sahabat kekokohan teguh, tidak goyah tidak gentar Dengan banyaknya fitnah, syubhat yang begitu banyak. Oleh sebab itu ahlul khusuma mereka yang gemar menjadikan agamanya bahan perdebatan yukfirut tanakul akan kamu dapati banyak atau sering berpindah-pindah keyakinannya setiap kali dia hadapi orang yang lebih kuat argumennya lebih pandai dalam penyampaian dia ikuti dan telah lalu tentang ini celaan Para imam salaf Kepada orang yang sering berganta-ganti Keyakinan atau akidahnya Maka larangan ini Larangan bermajlis bersama ahlul kalam Sesuatu yang disepakati oleh para imam salaf Rahimahumullah Kesepakatan mereka sama dalam hal ini walaupun sedikit berbeda ungkapan yang mereka sampaikan. Maknanya sama. Antara lain dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam Abu Qilabah. Al-Jurmi rahimahullah. iyyakum wa ashabal khusumat jauhi oleh kalian hati-hati kalian dari ashabul khusumat orang-orang yang suka berdebat dalam agamanya fa ini la amanu an yagmisukum fi dhalalatihim karena aku enggak aman enggak menjamin bahwa mereka kalau kalian bermajlis mereka bisa menenggelamkan kalian dalam kesesatannya satu kata Abu Kilabah au yalbisu alaikum ba'dama ta'rifun ta atau mereka bisa membuat rancu sesuatu yang semula sudah kalian yakini kebenarannya yang kalian sudah tahu itu hak itu sunnah akhirnya kalian bimbang dan ragu rancuh bagi kalian padahal itu sesuatu yang pasti semula bagi kalian satu di antara dua ini celakanya menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka dari awal kamu hanyut terbawa fitnah kesesatan mereka hal ini karena mereka sohibul lisan banyak dari mereka pinter dalam berbicara bukan pintar ilmu tetapi pintar di dalam berkata-kata berbicara sahibul mantik mantiknya ilmu kalamnya tajam sekali yang dia bicarakan bukan penafsiran ayat ini begini maknanya hadis rasul begini caranya, bukan tapi kesana kemari digiring kamu sementara kamunya tidak kuat dan akan mudah terbawa oleh shubhat mereka. Wallahiya tu bilah. Apalagi kalau si ahlu sunnah khalilul biddah keilmuan yang dia punya minim. Dia tahu sunnah wajib itu yang dia pegangi, manhaj salaf itu yang hak. Tetapi rinciannya dan sobat-sobat mereka yang batil bagaimana bantahnya, dia tidak tahu banyak. Mudah dimakan oleh mereka yang semacam ini. Ditambah lagi, al Qulubu da'ifah, lemahnya, kolbu. Dengan sangat mudah hanyut ketika mendengar subhat-subhat mereka. Maka kamu tinggalkan kebenaran yang semula sudah kamu ketahui. Bahkan bisa berubah menjadi pembela mereka. Dan memerangi ahl al-haq. Dan ahlul haq. Berubah menjadi orang yang memerangi. Ahlu Sunnah dan Ahlul Hak Ini pertama Yang kedua Telbis Mengacaukan Keyakinan Yang semula telah kamu fahami Semula kamu tahu Demikian mandat salaf Ini keyakinan ulama salaf digoyahkan kamu, dibuat ragu terus demikian dengan pernyataan dan ucapan yang begitu indah dan manis karena tadi mereka memang sahibul lisan pintar bicara ditambah dengan retorika yang pandai akhirnya kamu pun jadi ragu yang semula kamu kokoh. Kamu menjadi seperti yang Rasulullah sebutkan syatil airoh, seperti domba yang kebingungan, nggak tahu ngikut kelompok yang mana. Domba biasanya berkelompok tentunya, dia masuk kelompok sini kok ternyata bukan keluar masuk kelompok yang sana, bukan ternyata, bingung nggak tahu mana dia harus. Apakah kepada ahlu sunnah, apakah kepada sururi kepada ahlul bid'ah kepada ini nasallallahu alaihi wasallam ini semua dampak yang Abu Kilab sebutkan jika seorang sunni bermajlis berdebat dengan mereka dan kedua-duanya buah yang sangat pahit yang harus dia telan. Oleh sebab itu para ulama salaf sangat takut. Mereka tidak mau bermajlis dengan mereka. Dalam keadaan keilmuan mereka sangat kokoh para ulama salaf. alim besar mereka ulama. Tapi takut. Makanya Amir bin Abdul Qais ketika dijumpai oleh salah satu dari mereka, mereka katakan, ini Uriduan Ugal Lima. Aku mau ingin ada yang aku bicarakan denganmu. Kata Imam Amir. La wala nisfa kalimah Bahkan setengah kata pun aku enggak mau dengar darimu Idzan amsik hatta tasma Kata mereka paling tidaknya berhentilah sejenak dengarkan hujah kami istilahnya argumentasi kami ini apa? dengarkan. Ini terserah Anda bagaimana. Kata Imam Amir, idzan amsikis syams. Kalau begitu tahan itu matahari. Artinya buat dia tidak berputar. Waktu. Agar waktu itu tidak berjalan terbuang sia-sia. Waktuku bersama kalian. Tahan supaya gak berjalan itu waktu Matahari kamu tahan kalau bisa Abadan Artinya tidak diberi peluang sama sekali Alih para imah Untuk Bermajlis bersama mereka Merekanya berharap sangat Dikit-dikit di situ yang mereka tawarkan Diskusi, perdebatan Duduk Bermajlis karena mereka antusias sangat agar bisa mendapat korban dari kalangan ahlu sunnah masyhkin yang miskin-miskin ini yang lemah yang sedikit perbekalan ilmunya dalam sunnah dalam manhaj salaf. demikian penjelasan Imam Ibn Battah dari Manhat Salafus Saleh yang mereka dalam keadaan sangat mampu untuk membantah syubhat mereka syubhat ahlul bidah ahlu al untuk membongkar aib aib mereka Sangat bisa Ditambah keilmuan mereka Sangat dalam, sangat kuat Tapi mereka lebih memilih Keselamatan agamanya Karena mereka tahu Lemahnya kolbu Yang selalu berada Di antara dua jari jemari Allah Allah bolak-balikkan Sekehendaknya Hati yang gejolaknya lebih dahsyat dari air ketika dia mendidih seperti yang Rasulullah SAW sebutkan banyak para aimah yang mencela dan melarang bermajlis bersama mereka ini selain Abu Qilabah Imam Tawus bin Kaisan, Atta Ibn Abi Robah Mujahid Ibn Jabir Amir As-Shaabi Imam An-Nakai Sama semua Berfatwa Larangan Untuk kita Bermajlis Atau berdebat dengan mereka Ini penukilan Ashar Dari para A'imah dari mereka ada yang mengatakan Al-Qusumat Mahkun Liddin. Perdebatan dalam agama ini menghapus agama. Artinya menghapus bisa merusak akidahmu yang semula kalau itu bagikan sesuatu yang tertulis jelas. Dihapus jadi hilang. Mahak. Lidin. Karena tadi. Dampaknya adalah keraguan. Dampaknya adalah kebingungan. Kamu dibuat bingung. Syak dan ragu. Bahkan. Lebih dari ini akan tenggelam kamu hanyut dalam kebatilan dan kesesatan mereka sehingga masuk ke dalam ranah mereka masuk ke dalam sof mereka bersama mereka sudah membela mereka memerangi ahlu sunnah ahlul haq Yang lain seperti Mujahid atau Naqai Syabi mengatakan Ma khosoma wara'un kot Orang yang warak Tidak akan mau Berdebat Berselisih dalam agamanya Artinya mereka membenci orang yang warak Dan memilih lari Menyelamatkan aqidah dan manhajnya Ketimbang harus majlis Bersama ahlul bid'ah. Atau Mu'awiyah ibn Qurrah Rahimahullah Juga mengatakan Al-Khusumat Fiddiin Tamhaqul A'mal Perdebatan dalam agama itu menghapus amalan Amalan seseorang Amalan solehnya Dan demikian memang Kenyataannya Para Masyaih sebutkan Begitu kamu mau menerima bermajlib bersama mereka Syagolub Membuat kamu tersibukkan Mereka ini kamu akhirnya tidak belajar Menambah Keilmuanmu tentang sunnah Kamu Tidak bisa memanfaatkan waktumu Untuk meroja'ah Untuk menghafal ayat, hadis. Kamu pun tersibukkan dari peribadatan Kepada Allah Kemikian tersia-siakan waktumu, makanya kata Muawiyah Ibn Kura menghapus amalanmu, hilang, nggak barokah. Waktu yang semestinya kamu manfaatkan dan kamu gunakan untuk kepentingan akhiratmu, paling tidaknya untuk kepentingan duniamu bermanfaat. Tapi akhirnya tersibukkan sama sekali Hilang Karena kamu bermajlis bersama mereka Serupa dengan itu diriwayatkan oleh al Likai Dari ucapan Ali Ibn Abi Talib Radhiallahu tal'anhu Demikian pula Umar Ibnu Abdul Aziz rahmatullahi alaihi menyebutkan manja'ala dinahu gharazan lilkhusumat akthar at-tanakul yang menjadikan agamanya Bahan untuk diperdebatkan, artinya bermajlis dia bersama Anul Beda, maka dia akan sering pindah-pindah akidah, pindah-pindah manhaj. Sekarang begini, besok hijau, besok lagi merah, tergantung siapa yang lebih kuat bicaranya, lebih pandai dalam penyampaiannya bukan ilmu yang ada tapi pintar-pinteran ngomong dan dalam bahasa penyampaian. Ini yang ditakutkan oleh para a'immah sehingga Ibnu Battah Imam Ibnu Battah menukilkan celaan dan larangan para aimmah untuk seorang sunni bermajlis dan mau berdebat dengan mereka disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Ali Muhammad bin Ali Ibn Abi Talib yang dikenal dengan Ibnu Hanifiyah La tujalisu ashabal khusumat fa innahum alladheena yakuduna fi ayatin Jangan kamu bermajlis bersama ahlul khusumat karena mereka yang membicarakan ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Ini isyarat dari Beliau kepada ayat yang Allah sebutkan dalam Al-An'am 68. Wa idharu ayyatalladina yaquzuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaquzu fi hadisin ghairi wa imma yunsyanna kashyatan, فلا تقعد ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin kalau kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami yakni tanpa ilmu ayat ini maksudnya begini ke sana kemari dia jelaskan dengan hawa nafsunya sendiri Allah katakan berpalinglah dari mereka tinggalkan sampai mereka membicarakan yang lain kalau kamu dilupakan syaitan Setelah kamu ingat Jangan kamu duduk bersama orang-orang Zolim itu Allah larang mukminin Untuk duduk bermajlis Bersama orang-orang yang membicarakan Ayat-ayatnya dengan hawa Dengan ro'yu Rasio Logikanya tanpa ilmu dan Allah sebutkan Allah namakan kalau mereka itu orang-orang zalim. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al dzalimin. Kalau kamu tetap duduk bersama mereka bermajlis, kamu akan melupakan peringatan Allah ini. Rabbul alamin yang telah mengingatkan mukminin untuk tidak duduk bermajlis bersama mereka maka selamatkan agamamu selamatkan akidah dan manhajmu itu jalan dan manhaj aimmatus salaf generasi terbaik umat ini yang menjadi panutan bagi kita semua Hal ini Karena As-salamah mal, Selamatnya agamamu Selamatnya Akidahmu Selamatnya manhajmu Itu Modal utama yang harus dijaga dan tidak ada yang menandingi dia nilainya Adapun berharap mereka mungkin berharap jadi baik atau ini itu keuntungan laba kalau memang didapati tetapi permasalahannya Resikonya adalah akan ludes dan hangus modalmu. Maka gak benar. Demi mengejar laba modalmu keteteran. Hangus dan hancur. Makanya lebih utama mengutamakan keselamatan dan keutuhan modal. Imanmu. Akidahmu dan manhajmu jaga benar-benar itu yang utama diriwayatkan saleh anak Imam Ahmad menanyakan kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal kata barajul ila abiy asaluhu an munadharati ahlil kalam wal julus ma'ahum Seseorang bertanya kepada ayahku tentang hukum berdebat dengan ahlul kalam satu. Waljulus ma'hum ma bermajlis bersama mereka di satu majlis dua. Faamla alayya jawabahu maka ayah, yaitu Imam Ahmad, mendiktikan kepadaku jawabannya Kala Ahmad Yumli Wasaleh Yaktub Ahmad ibnu Hambal yang Mendiktikan ini Dan saleh anaknya yang menulis Itu Kata Imam Ahmad Ahsanallahu aqibatak Semoga Allah memperbaiki akibah bagimu, ini hasilnya nanti ke depan dan akhiranmu nanti semoga Allah jadikan baik. Pertama, Imam Ahmad doakan kebaikan baginya agar akhiran dia hidup husnul akibah baik. Asnul Qatima, wadafa'ankah kulla makruh wa mahdur? Semoga Allah menepis darimu dan menghindarkan kamu dari segala yang dibenci dan yang ditakuti. Ini agar kamu selamat dari semua itu. Kata Imam Ahmad. Allah dikunna nasma, wa adrokna alaihiman adroka naamin ahli ilm, an nahumkanu yakrohun kalam wal khaut ma'ahli zaih. Yang kami dengar, yang kami ketahui, dan itu yang kami dapati dari para ulama, bahwa mereka semua membenci. Dari sunnah Ini diucapkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal Di masa Imam Ahmad Yang di masa itu Banyak para a'imah Selain Imam Ahmad Dan mereka semua mendukung, membenarkan, dan menguatkan Imam Ahmad rahimahullah. Dari para aimah sunnah dan para ulama sunnah rahimahumullah. Tidak seperti di zaman kita. Jika ada yang berbicara semacam ini. Menyampaikan manhaj ahlu sunnah. Dan akidah para imah. Akan ditentang dan dilawan oleh sekian banyak orang. Yang mengaku. Bermanhad salaf Itu terlalu ekstrem Itu terlalu radikal Ini Tidak benar dan seterusnya Di masa Imam Ahmad Banyak a'imah Dan mereka semua mendukung Dan menguatkan Imam Ahmad Karena tahu siapa Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullahu ta'ala Kata Yahya Ibn Ma'in Rahimahullah Setelah Masa fitnah berlalu Fitnah Khulkul Quran Kata Imam Yahya Yuriduna minna Annakuna mitla Ahmad Ibn Hanbal Wallahi la naqwa Ahmad. Mereka menuntut Menginginkan Untuk orang-orang seperti kita ini Jadi seperti Ahmad Ibn Hanbal Padahal ini Yahya Ibn Wa'in partner Teman Dekat bagi Imam Ahmad Kata Imam Yahya Mereka meminta Untuk orang-orang seperti kita Jadi seperti Ahmad Ibn Hanbal Wallahi Kata Imam Yahya Kita gak kuat Gak bisa Menjadi kuat Menghadapi fitnah Seperti yang Imam Ahmad Kuat untuk menghadapinya Rahimahullah Ini diakui Istiqamah beliau Dan sahabatnya Di atas sunnah Rahmatullahi alaihi Perhatikan Imam Ahmad yang kami dengar Yang kami dapati dari para ulama ahlul ilm di masanya Maka perkara agama ini dikembalikan ke mereka Salaf Pendahulu-pendahulu yang terbaik Makanya disandarkan ke mereka oleh Imam Ahmad yang kami dengar. Yang kami dapati dari para ulama yang sebelum kami. Mereka. Yang jadi panutan. Menjadi rujukan. Dalam perkara agama ini. Karena memang Allah sebutkan dalam ayat 90 al-an'am ulaikal ladina hadahumullah ulaikal ladina hadallahu fabi hudahum uqtadi mereka itu orang yang Allah beri hidayah kepada hidayah mereka ini rahimah ini dari Rasulullah para sahabatnya Aimah tabiin, atba tabiin dan seterusnya. Tidak seperti orang-orang belakangan yang mudah sekali berubah-berubah. Hari ini berkata A, besok berubah jadi B. Sekarang dia putih, besok dia jadi hitam. Allah Ya Tuwilda, cepat sekali. Perubahan yang ada padanya Karena subuhat dan syahawat Di sekelilingnya Demikian Kata Imam Ahmad Mereka membenci Menghindar Dari berdebat Dengan Ahlul Kalam Orang sesat Wa innama al-amru fit taslim Wal intiha ila Alama fi kitabillah Perkaranya Kata Imam Ahmad Teslim Kamu terima Kamu amalkan Apa yang ada dalam kitab Allah Quranul Kirim Pelajari apa yang ada dalam Quran Bagaimana para imam menafsirkannya Amalkan Itu agama La ya'du dhalik dan agama tidak keluar dari itu quran sunnah dari Rasulullah SAW lam yazal nas yaqruhu na qul min wadh' kitab au julus ma mubtadi li yurid fi dini maka tetaplah yang kita tahu dari pendahulu-pendahulu kita Mereka sangat benci Tidak senang Kalau orang Membuat kitab Atau bermajlis Bersama muktadi Karena akan tersampaikan kepadanya syubhad-syubhad mereka yang membuat rancu agamanya. Fassalamah insyaallah fitarkimujalasatihim. Kata Imam Ahmad, maka yang selamat, modal. Insyaallah dengan kamu meninggalkan bermajlis bersama mereka. Walkhawt ma'ahum fi bid'atihim wa dalalatihim keselamatan insyaallah kalau kamu tidak berbicara bersama mereka larut dalam kebid'ahan dan kesesatan mereka falyattaqillahu rajulun wal yasir ila ma ya'uddu 'alaihi naf'uhu min amalin sholeh yuqaddimuhu li maka hendaklah bertakwa lihat nasihat Imam Ahmad hendaknya bertakwa kepada Allah setiap orang apalagi yang mengaku sunnah dan salaf mengaku cinta dan bermanhat salaf hendaknya dia lakukan sesuatu yang kembalinya adalah manfaat Kebaikan untuk dirinya. Untuk esok. Di hari kiamat. Yang sekiranya itu berguna bagi dia. Amalan soleh. Yang dia lakukan. Walayakunumim manyuhdithu amran. Dan jangan dia termasuk orang-orang yang membuat perkara yang baru yang diadakan dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tadi kesimpulan Imam Ahmad sama dengan yang Aisyah sebutkan tadi mahkun lil a'mal mah menghapus amalan, menghapus kebaikan seseorang, karena begitulah, tidak ada manfaatnya bagi dia. Apa yang berguna untuk akhiratmu, kamu sia-siakan waktumu bermajlis bersama mereka. Itu yang diingatkan oleh Imam Ahmad. Dalam diktean beliau atau tulisan surat beliau dari pertanyaan orang tadi kata Imam Ahmad, faida huwa khorajminhu arad al-hujjalahu fayahmil nafsahu alal mahfihi. Orang bisa keluar. Dari sunnah, orang bisa keluar dari al-haq. Akhirnya dia yang sengsara, dia yang merugi, belum lagi waktu dan usianya yang tersia-siakan. Sementara untuk akhirat dia nggak ada yang bisa dia. Amalkan Untuk bekal dia di akhirat nanti Ini Yang Dinasehatkan oleh Imam Ahmad Dinasehatkan Oleh para ulama Kalau seseorang itu tetap bermajlis bersama ahlul bidah menjadikan agamanya bahan objek untuk diperdebatkan mahak perdebatan khusuma dan jidal semua itu Disepakati oleh para a'imah dan para ulama' salaf. Dibenci. Diingkari. Karena banyak syubhatnya. Banyak perkara negatif. Yang akan menimpa dirinya. Mereka terbiasa mentakwil takwilkan ayat, tahrif, menyelewengkan penafsirannya. Begitu pula hadis Rasulullah, SAW, bahkan tidak jarang dan sering dari mereka ayat dibilang hadis, hadis dibilang ayat. Cuhala mereka. Sudah seperti itu, paling tidaknya mulai dia berubah memberi uzur kepada mereka. Awalnya membenci, mencela, mentahdih perubahan dimulai dengan dia memberi udur. Ya jangan disalahkan mereka, mungkin ada benarnya, mereka begini, mereka begitu, ngasih udur, ngasih udur kepada mereka. Atau kalaupun anu, ya diklarifikasi dulu, belum tentu benar, belum tentu diragukan hal-hal yang mencela mereka ini dia buat ragu orang terhadapnya siapa yang nukilkan harus pasti dulu hati-hati ya akhi enggak boleh cross check ini tabayyun dan sebagainya omong-omongan seputar ini sudah mulai terkena racun dan syubhat-syubhat mereka terus berkembang berkembang bertambah sampai pada akhirnya pun dia masuk ke dalam saf mereka wal kita scores untuk persiapan sholat duhur Wallahu ta'ala'alam wa sallallahu ala, ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil